AI Zakir Mirza dan semoga pagi hari ini menjadi awal langkah kita untuk meniti hari yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia terbaik itu adalah manusia yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik jamaah di Masjid Amida yang juga mudah-mudahan Allah memurahkan kehidupan kita dunia akhirat. Subhanallah Ustad, di pagi hari ini yes. uh, very very special, sangat yes. spesial, karena uh, informasi yang saya terima itu hampir 14 bis yang sudah hadir di uh, apa namanya? acara bengkel khas, Ini tadi pas saya masuk saya sempat bingung, ini MNC TV apa Kampung Rambutan, gitu, bisnya banyak banget. Banyak, Alhamdulillah. <laughs> Baik. Uh, tentu pemirsa ingin tahu dari mana saja para jemaah yang hadir di pagi hari ini saya coba absen yang pertama yaitu uh, dari majelis taklim Nurul Iman Kabupaten Baru oh nggak ada nggak hadir kemudian dari majelis taklim Masjid Mujahidin Yogyakarta ada oh baru hadir nampaknya dari Yogyakarta oh, cukup jauh perjalanan berapa hari biasanya pak Oh, dua bulan. ya. Dia ya, pergi haji. itu Tunggu pulang-pulang. Kemudian Manisalim Al-Falah Manon Jaya Tasik. Sebanyak 60 orang. Yang mana ini? Iya, penampakan. Oh, bukan? Adanya di belakang. Kemudian dari Manisalim Al-Zamani Semarang. Sebanyak 40 orang. Yang mana? Iya. Iya dong. Yang kompak dong. Satu, dua, tiga. Nah, ada Kemudian dari Majelis Salim Al Hasanah Cihedeng Cihedeng Iya sama saudara TV Bu Cihedeng Bandung banyak 20 orang yang mana Waalaikumsalam ya patutkan berani mati semua Bang ada ini di depan. Kemudian dari Jakarta Majelis Salim Nurul Falah Gunter. Nah hadir Kemudian dari Masjid Salim Raudhatun Nisa, keragilan 20 orang. Waalaikumsalam. Nah, keragilan itu di mana, Bunda? Aceh. Serang. Oh, itu mah saya tahu, Serang. Kemudian dari Masjid Taklim Nurul Ulun Pengalengan. Waalaikumsalam. Pengalengan betul ya, Pak? Baik, kemudian dari Mali Salim dari Mawanita, petarungan pemalang. Salam. Ah, ini kayak bisnya lagi yang paling banyak nih. Tiga. Berapa bis ibu? 3 Tiga, tiga bis udah lunas belum? Nah, kemudian yang paling jauh nih Ustad ada dari Papua, Papua Barat. Yang mana ibu? Bunda bah, kesini bah, naik bah. apa? Dari nah, pesawat, oh, turunnya parkir di depan tadi ya. <laughs> dari Papua, kemudian ada dari Demak ya. Waalaikumsalam. Assalam. Dari Demak dan ada dari Pemalang juga. Waalaikumsalam. Wah oh, ini tuh bapak-bapaknya banyak seragam lagi pakai batik. Baik, Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan uh, taklim kita di pagi hari ini disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia mampu memberikan manfaat dan perubahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita kali ini yaitu syukur bukan kubur. Ya. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada para pemirsa yang ingin langsung bertanya melalui telepon kepada Ustaz Danu Anda e, bisa langsung menghubungi, menghubungi kami di nomor 021 87797000 atau di 87798000. Dan Uh, untuk para pemirsa yang Juga akan hadir seperti layaknya Jemaah di Mesir Anida ini Langsung di masjid ini Anda bisa mengirimkan vek ke nomor 021 840 Nah kita uh, berkenaan dengan tema kita Kali ini yaitu syukur Bukan kufur Nah syukur ini kan sesuatu yang sangat berat Nah syakartum la'adzidam nakum Walainkavartum inna adadila sadis Nah Tanda-tanda orang bersyukur, Ustaz. Di dalam menghadapi hidup, menghadapi musibah, menerima cobaan. Tanda-tanda yang paling gampang itu yang, paling, yang bisa kita lihat apa, Ustaz? Berucap, ya. berucap. Apa yang bisa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pertama, itu tanda pertama. Nah, kemudian biasanya kalau lisan itu sudah mengakui rasa syukur, kemudian dilanjutkan dengan hati, dengan akal. Dengan hati dan akal itu biasanya lebih tinggi Oh ini sudah diberikan oleh Allah Kemudian harus apa aja Umpamanya um, Apa namanya Dengan salah satunya Menjalankan sholat lima waktu itu juga Salah satu Cara bersyukur kita pada Allah oh, iya. Salah satu itulahnya. Nah kemudian Apalagi banyak termasuk Nanti kita itu memberikan sodakoh Itu rasa syukur sebenarnya Oh, jadi syukur itu cabangnya uh, banyak pesantren. Ya? Banyak loh bersyukur kita banyak. Kemudian uh, hal hal yang harus kita ketahui sebenarnya uh, tadi bahwasanya uh, alam tadi cerita la al-sakaratul laziz dan nafielsa. Itu itu ayat itu sebenarnya sangat bagus sekali. Nah ini yang kita jarang sekali memahami. Kalau memangnya kita itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu, sesuatu itu ya kita mampu menjalankan, kita mampu me me me meraih nikmat, memeraih apa nikmat ya yeah. Allah memberikan nikmat pada kita, dan kemudian kita syukurin, kita bersyukur dengan mengucap hamdallah saja, kemudian kita kita uh, apa namanya masukkan ke dalam hati, kemudian kita syukuri setiap saat itu akan menjadi nikmat kita akan ditambah insyaallah dan itu sudah sangat pasti nikmat kita akan ditambah. luar yes. Nah, yang yang perlu kita ingat pada waktu kita berdoa. Nah, ini ini ini berkaitan sekali berdoa itu tidak hanya cuma memohon meminta, tapi berdoa itu juga bersyukur itu juga berdoa. Nah, hmm. saya mengajak seluruh jamaah. Masjid An Nisa yang saat ini hadir dan juga e, apa namanya komersa bengkel hati. Cobalah kita bersyukur salah satunya adalah bersyukur Allah sudah mengizinkan kita menjalankan syariat Islam. Nah itu kan kita syukurin karena kita menjalankan syariat Islam di situ termasuk sholat ya nanti ntar lagi termasuk puasa wajib itu ya. Tentu, ya. Kemudian kita itu bersotekah, kemudian kita itu, apa namanya, membayar zakat, fitrah, mal, ya. Alhamdulillah berhaji. Kalau ini yang wajib ini, kita syukuri, padahal kalau kita menjalankan yang wajib. Atau menjalankan akidah Islam, ya. Kalau itu kita syukuri, terus-menerus, ya Allah, Alhamdulillah kau telah mengizinkanku menjalankan syariat Islam. Itu sebenarnya sudah ada tuntunan. Kita menjalankan syariat Islam sudah mendapatkan amal soleh. Kalau kita syukuri benar-benar serius, karena Allah, Allah akan menambah amal soleh kita. Nah ini yang jarang. Padahal yang namanya amal soleh dari uh, apa namanya kewajiban-kewajiban kewajiban-kewajiban kita itu cukup besar. Makanya di sini ayolah kita salah satunya bersyukur kita telah menjalankan syariat Islam. Agar amal soleh kita itu lebih ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa itu. Makanya kalau amal soleh tinggi, saya yakin Bapak, Ibu sekalian ingin setiap sekali kali berdoa itu dikabulkan. Benar ya? Nah, itu salah satu hal yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah amal soleh. Wa yata jibulladina amanu wa minu Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Kalau yang namanya beriman, hampir semua orang Islam semua beriman. Tapi yang mengerjakan amal soleh, lah ini yang kesulitan. Iya, iya Amal enggak. soleh itu apa hanya salat saja, apa hanya puasa saja. Ini enggak, semua yang ada dalam quran itu amal soleh. Menjauhkan kita dari, kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan soleh. -perbuatan itu amal soleh. Ini saya kan mau melakukan, ini. Tidak, tidak mau karena Allah. Nah, ini amal soleh ini suami saya kok selingkuh, saya mau marah, saya mau nyeluret. Enggak, ah biarin aja, nanti saya juga akan, saya tandingin itu selingkuhannya. Nah, itu sama soalnya, itu dendam dong kalau gitu. Saya tandingin itu maksudnya keinginan apa? Saya insya Allah bisa, gitu. Oh, itu. Hmm. Mengharap surga, lalu. Mengharap bisa. surga, nah ini amal soalnya. Oh, suami saya selingkuh, bentar malam kalau tidur saya kasih racun serangga. Nah, itu gak boleh, tuh. Hahaha. Jangan yang begitu-begitu mah jangan, itu hanya pencandaan kita aja. Iya yeah, kan? Betul, jangan. Ya. Tapi yang jelas marilah kita mencoba me -e memasuki uh, apa namanya? tembok-tembok uh, Islam sehingga kita senantiasa setiap kali, tiap detik, tiap waktu kita menjalankan amal saleh. Dan itu ya. nanti akan di dilihat oleh Allah taala sehingga kita bisa dikabulkan doa kita karena memang amal saleh kita. Nah, itu awalnya dari syukur juga. Oh iya. Yeah, yeah. terus begini Ustaz, saya pernah mendengar dalam salah satu tulisan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa orang kaya itu bukan orang yang mampu membeli apapun Ustaz, tapi orang kaya adalah orang yang mampu menikmati setiap apapun yang dititipkan oleh oleh Allah dari kepada kita, nah itu bagaimana Ustaz? berarti orang kan banyak yang mimpi jadi orang kaya hmm. memang itu itu uh, itu puisi yang sangat bagus. Beliau Saidina Ali menceritakan itu karena beliau berbicara tentang hati. Iya. Kalau mamanya kita sebagai manusia berbicara tentang fisik. Jadi kalau ada orang kaya itu yang beli rumah banyak. yang bisa ke Singapura tidak terlacak, itu orang kaya. Iya, Karena maling ayam enggak bisa pergi ke Singapura kemudian enggak dicari sama polisi, itu enggak bisa. Maling ayam maling larinya ke mushola itu langsung. <gumpet gumpet> dia. Kemarin ada yang nyon nyari Kota Aman juga di hukum juga gitu ya. Jadi sebenarnya orang kaya kita melihat dari dua sisi, dari segi fisik kemudian dari segi hati yang beliau tadi sampaikan Betul, ya. Betul. Nah. Saya ali sampaikan kaya yang beliau sampaikan adalah kaya hati. Kaya hati di sini adalah memahami apa yang sudah kita uh, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu kita syukuri. Kita bersyukur, kita bersyukur Senantiasa kita bersyukur Kalau kita merasa kurang, kita ikhtiar Tapi ikhtiarnya karena Allah Jadi bukan sekedar ikhtiar-ikhtiar karena ingin kaya Ikhtiarnya karena Allah Kalau memang ikhtiarnya karena Allah Insya Allah semuanya akan menjadi. Walaupun Allah itu memberikan nih, Ini biasanya ini pura-puranya Tapi ini bener-bener beneran ya, bener -bener. Bener -bener. Ini pura-pura kita nih ya. Kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala punya harta satu triliun mamanya contoh contoh ini contoh ya. jadi kita nanti kan kita punya program hmm. bikin masjid Kubah Emas di Jogja mamanya iya iya itu pun kalau tanahnya diizinkan sama Sri Sultan dipakai <laughs> jadi kita punya cita-cita boleh ini, itu, itu apa ya nggak apa apa kita mencoba untuk uh, mensyukuri nih, mas sehingga menjadikan masjid ini salah satu Uh, tempat untuk sholat, tempat untuk musyawarah, tempat untuk menegaskan syariat Islam dan juga yeah. un untuk uh, ukhuwah islamiah yang lain, ya. Iya yeah. yeah, kan, untuk semuanya. Jadi orang akan bisa ke sana, kemudian kita juga nanti kehidupan kita akan insya Allah di lapangan begitu ya. Betul. Jadi kita uh, bersyukur itu kaya dalam arti benar yeah. dan kita juga tidak lupa setiap minggu. Kita ngisi di mana ini MNCTV dengan hmm. santai. Kadang-kadang ucapan anak kita, cobek-cobek bagian bawah nggak apa-apa. Oh gitu sih. Hmm, pura-pura, pura-pura. Oh, hmm. Padahal emang nyangkut di pader itu. <laughs> emang cialanya yang kita sukai ini itu aja sih. <laughs> <laughs> Jadi orang-orang uh, yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa bersahabat dengan alhamdulillah ustadznya. Iya. Nah kalau kalau lagi dapat uang ustadz, ngucapin hmm. alhamdulillah tuh enteng banget. Betul nggak bu? Ibu dikasih uang, 5 juta sama suami. Terhubungan tiga hari. Alhamdulillahnya enteng ga? Oh enteng. Tapi kalau dapat musibah Ustaz. Kenapa ya? Kita kok sulit mengucapkan Alhamdulillah gitu. Iya. Itu. Memang kalau dapat musibah. Ada dua perkataan yang harus kita ucapkan. Oh, pertama. Ina lillahi wa inna ilayuh. Yang kedua. Alhamdulillah. Itu mah ada dua. Benar. Jadi dua. Jadi karena kita kan tidak tahu persis nih. Kadang-kadang kita, kita diberikan sesuatu tidak Baik, enak ya. yang kita rasakan. Sebenarnya itu ujian. Boleh itu kita bicara mesti meskipun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau memang yang diberikan oleh Allah Ta'ala betul-betul musibah dari kita. Ya. Nah itu kita kembalikan pada Allah. Bidu. Kemudian juga mengucap. Alhamdulillah juga. Baik. Kita subhanallah. Jadi antara syukur bukan kufur. Antara anugerah dan musibah. Ini semakin menarik saja tentunya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memandang azan subuh. Hal-hal sudah kita dengar. Jangan anda kemana-mana, jangan pindahkan channel anda, tetap di tenggelar hati. Karena Ustaz Danu dan Da'i Zakir Mirza akan kembali setelah kita melakukan salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami beserta para jamaah di Masjid Anyidah MNC TV. Baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dan kami berharap para pemirsa dimanapun anda berada yang memang sudah masuk waktu subuh, mudah-mudahan sudah melaksanakan salat subuh sehingga pengajian kita bisa lebih khusyuk. Amin ya robbal alamin. Tema kita tentang syukur bukan kufur dan tidak hanya temanya saja yang unik, tapi di kesempatan kali ini kita juga kedatangan seorang tamu yang tidak kalah unik, yaitu Mbak Ela Latah. Saya mau ke sana ini terlebih dahulu. Ya, permisi Bapak kasih saya jalan. Kalau nggak dikasih jalan, kasih saya uang boleh. Iya, silakan Mbak Ella berdiri. Assalamualaikum, Assalamualaikum ya ahli kubur. Eh, maaf dok. Ahli kubur. Emang kita semua ahli kubur. Baru ya, ketemu dahli dah, kubur. Mbak Ella, ya, kenapa bapak. sih dibilang Mbak Ella latah? Ya, lata kali ya, Bang, ya. Oh, ah, enggak lata. Bukan begitu. Bukan. Ha? <laughs> <laughs> Jadi, Mbak Ella ini uh, dulu uh, ikut alumni salah satu program MNC ya. Nama Benar. programnya apa dulu? Oh, uh, berada eh, agan, Datuk. Dada, dadakan. <laughs> oh, berada agan. Emang jalanan, gerada agan? <laughs> Baik, Ella ada Ustadz Danu. Alhamdulillah Ustadz Danu. Ini Mbak Ela Mbak Ela ini Ustadz Danu. Waduh. Ustadz. Iya, salam Mau eh, Salam dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ala mau cerita gak sedikit Atau mau tanya sama Ustaz Danung gak Tentang uh, Mbak Ella punya masalah Atau apapun masalah latahnya mungkin gimana Gimana ya Kalau masalah latahnya Kalau mau dibengkel hati Terhilang lagi bang nah, Terus kalau latahnya hilang bagaimana Aduh aku lagi <laughs> Inilah yang kita tadi ada kontroversi, makanya tadi kan ada dua ayat yang satu kayak fisik, satunya kayak hati. Betul, betul, sah. Karena latihnya beliau ini bisa untuk cari rezeki. Oh, oh, Latih hanya bisa dapat duit, bukan begitu? Bukan, bang. Iya, eh, benar. benar-benar. Nah, uh, terus begini uh, sering nonton bengkel hati nggak? Teri. Alhamdulillah ya. Nah, bong, bong. Eh, beneran pak? Eh. Kayaknya baru kali ini doang nonton nih Enggak tumpah. Tumpah demi apa? Demi Allah. Oh. Eh, eh, demi Allah. Berdiri <laughs> sendiri atau sama siapa? Sama abang Haji, suami. Oh lagi di mana beliau sekarang? Bang ah. Roma. Ah terlalu jauh. Terlalu jauh <laughs> bang Haji Roma. Oh suami dipanggilnya abang Haji Iya. Anak mana? Anak Ella udah empat. Hmm, satu itu satu orang tahun. semua, orang? Ah, iya, kucing Herat <laughs> <laughs> Terus, empat orang, paling kecil umur berapa tahun? Umur satu tahun sembilan bulan Satu tahun sembilan bulan, yang paling kecil? Sepuluh oh, tahun Sepuluh tahun, kalau suami umur berapa? Berapa oh, ya? Pokoknya, saya umur tujuh belas, suami saya umur empat puluh Itu suami, lo bapak <laughs> Serius umurnya begitu? Ya dulu sih saru bang kalau saya baru jalan uh, baru nikah nih saya jalan nama dia Pak tuh anaknya. <laughs> oh. dia, saya ya. nah, jadi Ersyom itu marah. Iya, jadi sakit imunnya ya mungkin ya. ya. Baik. Uh, Ustad mungkin bisa ada yang mau ditambahkan ya. untuk Bayla? Iya, iya salah satu hal ini bahwa apa namanya ya yang... tadi Bayla sudah cerita bahwa Memang bisa saja itu bisa untuk cari rezeki yang banyak, yang, yang watah banyak sih belanja Cuma yeah. latah yang bagaimana yeah. itu bisa menjadi rezeki. Tapi uh, sebenarnya banyak dari jamaah kita yang watah alhamdulillah sembuh. Makanya Mbak Elah hey, takut. jangan dah saya pulang dah. Eh. <laughs> Mau sembuh enggak? Jangan. Bisa, jangan. <laughs> Kalau mendingan Pak Ustaz jangan lapan saya ada yang dibahas. Periksa batu. Ini kan penyakit saya. Ah boleh, boleh silakan ditanya boleh. Saya kan belum uh, dulu tuh punya penyakit kanker rahim. Heeh. Uh -huh. Hmm. Yang sampai sekarang masih suka kambuh-kambuhan sih. Oh, sakit. Tapi ya. enggak kayak dulu banget. Ah, Alhamdulillah gitu. sekarang udah banyak perubahan oh, Alhamdulillah Ini berarti perubahannya begini nih Kanker Rahim dulu kan mamanya Mbak Ella rezekinya belum mumpuni uh. Wah itu ngomel terus biasanya di rumah Nah iya, kalau kan. sekarang kan rezekinya udah ada Jadi mau ngomel, ah beli ini, ah nah, gitu ya. Jadi aku itu senang Kanker Rahim itu biasanya nih Mbak Ella uh -huh. Biasanya nih insya Allah Ini, ini, ini uh, apa namanya yang dulu saya pelajari Itu biasanya dari Cuka ngomel, cuka cerewet, cuka marah-marah. Ngomel-ngomel, marah-marah. Ya, itu. Bagaimana oh, gimana, Tad, saya kagak marah-marah ngeliat mendaringan kosong lu? <laughs> ini ini satu kampung, Mas saya bisa. Ya. Biasanya sama, ya? Iya, kan itu kalau saya lagi berantem melaki saya, itu sekep puting. <laughs> iya. Gisa, <laughs> iya. Terus, terus, bagaimana? Ya, Emang benar satu kampung? Hah? Baga. Tak tinggalnya bang ya, Ie, hah? Tinggalnya di mana? Di rumah atau di musola? Ah, baru kembali eh. lagi <laughs> ya? Alhamdulillah, sekarang saya tinggalnya di kebun binatang. <laughs> <laughs> Parah lagi tinggalnya. <laughs> Berarti suaminya pawang dong mak? Ya, ya. Mana mana pak? Yang paling ganteng itu laki saya. Mana? Di mana Bang Najib, di mana ini bang Najib? Wah, enggak ada. Wah, enggak ada. Kabur deh. Nah, sebenarnya itu awalnya diawal dari ngomel aja sama anak sama suami. Nah, ya, makanya di situ harus belajar. Sekarang sekarang Allah sudah memberikan rizki, nikmat kepada Mbak Ela itu harus disyukuri dan sekarang banyak-banyak mohon ampun kalau dulu itu sering ngomel sama suami sama anak. Sekarang banyak ngomong e, mohon ampun. Kemudian boleh latah, tapi latah-latah yang baik. Tapi hmm. pertanyaan saya pasti ada yang... Mbak Elah gak berani jawab. Enggak. Sebelum latah, ngimpi apa Enggak berani gak jawab. Di kodok. <tis> <tis> kodok. Kodok apa? Kodok bancet. <tis> ya Allah. Kalau Ustadz, aja dah. Saya jawabnya di belakang. Ya, Karena ada hmm. satu hal memang. Kalau orang latah itu ngimpinya insya Allah seperti itu. Dan itu... Biasanya ada yang masuk. Kalau orang nyebut itu biasanya ada yang masuk. Nya nah, masuk dulu ya. bulan gitu. Bahasa? Makanya dulu bulan yang masuk itu. Dulu bulan dua Iya. Dulu bulan itu banyak yang masuk sih. Eh, saya nyampe dikumbangin bang. Ya. <laughs> ini bahasanya abad berapa sih ini? Jadi bingung Silat sekim gitu ya. Kombain kasihnya dikombain, ditelur lebih, lebih semakin naik atas terus gitu. Mantukan kasihnya. Bahasanya yang aneh ini, iya. Tapi bagus. Harus ditata, biar enggak kemana-mana. Nah, latanya kalau bisa latar yang baik itu juga. Oh, di belajar. Karena itu sebenarnya kalau latah itu sebenarnya maafkan nih saya cerita. Banyak dari tubuh Mbak Ela yang terkuasai oleh makhluk Allah. Sebenarnya, jadi... Iya. Oh, mau dangdutan nih? Mau. <laughs> e e. Boyang bang. <laughs> Aduh, hancur besar. Hancur, hancur. <laughs> ya Allah. Iya, Tapi uh, tapi selama latah itu enggak pernah yang... Tapi sudah mulai hilang yang jorok-jorok ya. Saya memang latah saya tidak jorok kan. Oh, enggak jorok. Alhamdulillah, karena dulunya... Ya pernah latar kayak gitu, cuman suami tuh ngomel banget. Kayaknya kalau saya latar saya dilaknat banget sama dia. Oh, Dari umur berapa tahun sih mulai latar? Dari orok saya emang udah latar. Nah, orok latar. Iya ah. emang berarti jago bicara dulu. <laughs> dari orok latar. Iya saya pas keluar, orok makan yang lain pada nangis. Saya mah eh kelilipan, eh Ya kan? Ayo, ya lima aja jemaah model begini, eh, baik-baikin latihan enggak, iya, kalau memang tadi uh, dulu pernah kanker rahim, hanya masalah uh, ngomelnya sama emosinya dikurangi pada anak, pada suami, pada orang tua, dan juga pada siapapun, ngomelnya, ya, tipe ngomelnya dikurangi, dan uh, banyak mohon ampun, jadi kalau uh, Mbak Ela benar-benar serius, untuk sembuh, benar-benar, itu harus Beberapa sesen uh, rajin tahajud, kemudian mohon ampun ya Allah jika kanker rahimku ini karena kesalahan dan dosaku pada anakku, pada suamiku atau pada siapapun jika aku gampang sekali emosi, ngomel, aku mohon ampun kepadaMu. Doakan seperti itu dengan tenang, doakan seperti itu dengan tenang. Kalau memang InsyaAllah Mbak Ela Bisa merubah, jadi dengan anak udah tak ngomel dan senyum. Hanya latar-latar biasa, kemudian dengan suami juga banyak senyumnya. Saya yakin calon tu sembuh kan, amat sangat cepat. Jangan tak khawatir dengan kanker. Yeah. Kanker itu ditawati ni sama orang-orang yang emosinya tinggi. Yeah. Jadi kalau emosinya sekarang Mbak Ela, saya memang melihat Mbak Ela pernah ya melihat Mbak Ela eh, dulu sama Mbak Ela sekarang itu berbeza. Jadi lebih lebih teduh kalau sekarang. Jadi yeah. Kalau dulu itu lebih kacau kalau saya lihat. Yeah. Dulu ancur perawatnya singat di kecamatan Palikai. Ini sekarang alhamdulillah Allah sudah kembali keluarga saya. Alhamdulillah. Ah. Makasih itu juga tadi tema ini sudah bagus sekali banyak-banyaklah bersyukur karena tadi walaupun melalui bala terlata Allah memberikan rezeki. saya tidak bercerita lebih lanjut ya tapi disyukuri mudah-mudahan rezeki itu barokah. seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu, Amin. Seperti yang lain-lain. Mudah-mudahan, Mbak Ela nanti asa dilindungi oleh Allah, amilai. Ya, Kita terima kasih, Mbak Ela. Terima kasih. Sudah oh, hadir di tengah-tengah jamaah Bengkel hadir. Salam buat suami dan keluarga serta anak-anak semua. Baik. Ya, salam Bunda Musta. Ustaz, terima Ustaz, kasih, Musta ya. Ia. Salamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti. Kalau mau tulis, kalau mau kreat, mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Bengkel hati MNCTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Sungguh unik, tapi bagaimanapun keunikan Seseorang mudah-mudahan bisa ada hikmah yang kita petik Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel hati Karena Ustaz Danudan Daidakimu tidak akan kembali Saya Saat lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Da'i Kimil, ya tentunya. Tuhan Allah, rasa-rasanya belum puas dengan kehadiran Mbak Ella Lata, maka di segmen ini kita akan kembali menghadirkan beliau. Baik Mbak Ella, silakan beri kembali. Salam lagi, gempor-gempor, salam mulut. <tuh -tuh. Hati. Eh, hati. Eh, <tuh -tuh. Baik, coba saya lihat mic-nya dulu, oh sudah on. Baik, uh, coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, kita ingin dong mendengar kesan dan pesan dari Mbak Ella ini tentang acara Bengkel Hati. Uh, kesannya bagus banget, enak. Kalian ibadah, kalian berobat, itu jarang-jarang, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi... Kalian pengajian tapi uh, uh. kali juga Kalian belajar ahlak ya iya, Karena bagaimanapun yang namanya Sakit raga itu bisa jadi Asalnya dari hati mm -hmm. Nah iya. sekarang saya Ustadz Kesan dan pesan Ustadz nih tentang Mbak Ella gimana Iya kalau saya Kalau pesan-pesan uh, Gimana ya Ustadz tapi kita kayak orang berdemen. <gitu> itu nanya tentang Ustaz saya. Tapi Ustaz nanya itu tentang saya. Ia kan pembawa acara Toglang, ah, toglang, toglang, iya. Itu, yes, jadi latihan ini memang enggak harus hilang, Tati. Ada ya? memang Mela juga enggak mau hilang ya. Ia ya, nanti ah. kalau sudah mulai, <laughs> sudah mulai enggak dipakai boleh. Karena kan biasanya kalau latihan ini saya hafal ya. Maklum ini menguasai motorik kita motorik jadi di daerah otak kecil hmm. kemudian e, daerah sarat-sarat tulang belakang kemudian otak itu di, dikunci oleh mereka dikunci oh, gitu, gitu. dikunci kemudian ini bibir juga dikunci sama jadi maunya mamanya enggak mau tapi ini ke ke ke kebablasan iya, ya. gitu jadi iya, itu gitu. kalau saya ya itu enggak apa-apa papanya biasa aja ini istilahnya yang kesurupan mulutnya gitu aja. Tapi cuma kesurupannya katanya itu-itu aja mengulang atau ya. apa gitu hanya seperti itu. Jadi insyaallah itu e, bisa nanti kalau Mbak Ella udah mulai e, hmm. sudah udah aku bawa ke latah. Nah itu boleh nanti. Tapi Pak ya. Yang Pak Ustaz bilang memang ada makhluk apa di badan saya? Iya, makhluk yang memang bisa bikin latah. Makhluk yang sifatnya gaib oh, Yang tidak tampak oleh kita lah, jin Gitu aja. Tapi tidak ya. apa-apa Itu tidak usah khawatir Santai saja Kalau sudah nanti siap Tinggal Ustaz bantu dong Untuk mereka itu, Ustaz, Biar saya bersih Gitu, ah, gitu. Ya. Tinggal doa sama-sama Baik, baik. Maanya doa ngaminin Baiklah yang apa-apa. Tapi saat ada yang bilang Tuh ya Ya i juga Baiklah Hah? Ya itu waktunya katanya. Abis. Iya. Katanya eh, saya mah nantinya bukan jadi penyanyi, Loh? jadi ustaz aja katanya. Ya oh, Allah, jadi ustaz aja. <laughs> ya. Jadi itu tuh ya, doa ya itu ya. Udah pantas ustaz. Apalagi ya. kalau terma di masalah belum jadi, udah paling pantas <laughs> Ya semendong apa sih yang dengar? Alhamdulillah <laughs> ya, kalau ada yang yang, -yang, yang itu, alhamdulillah mudah-mudahan nanti iya. terkabul lah doa. Amin, amin. Ya Baik, amin. Lah, terima kasih, salam lagi. Salam lagi Pak Ustad. Eh, salam Mike. Ya, nah, terima kasih Pak Ustad ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, e, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala untuk berikutnya kita kembali persilahkan kepada seorang bunda beserta e, anaknya. Oh, Abang, silakan untuk langsung bertanya. Maaf, Maiknya. Iya, jangan dibawa pulang dong. Iya, silakan langsung ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz saya mau tanya Ini kan Nario anak saya Nabiya ini Sudah berumur satu tahun setengah Dan ini belum bisa jalan dan mohon maaf Ini sering rewel, ini eh, di turun juga bisa tenang Dan sering sakit-satikan juga Begitu Bapak Ustaz dengan saya Terima kasih Silakan Ustaz <tuh> Ya saya mau tanya Di antara Mas Nario ya? ya betul Bapak. Mas Nario sama istri Yang sering di rumah Sebelum adik Nabila ini terlahir di dunia ini, siapa yang sering rewel, hatinya sering jengkel. Hati khususnya sering jengkel. Entah itu diam, entah itu keluar. Sininya hatinya sering jengkel. Itu pertama, itu rewelnya adik Nabila. Kemudian yang belum bisa jalan, ini ada rasa keputusasaan. entah dari mas scenario, saya tidak tahu. Entah dari istri, saya juga tidak tahu. Jadi kalau ada masalah, cenderung putus asa, cenderung diam pokoknya. Jarang ada masalah itu bisa dikeluarkan dengan baik. Kalau momennya mau dikeluarkan, pasti ada kemarahan di situ antara mas Naga dengan istri. Nah ini saya tidak tahu persis, apakah seperti itu? Gimana mas? Jujur? <tuh> iya pak. Yang sering galak di rumah siapa gitu aja walaupun diam siapa atau memang gara marah keluar tuh siapa? Kalau saya cenderung diam kalau galak kalau marah apa? Jadi nah, siapa yang sering marah tuh? Iya. Berarti samanya nggak pernah marah sih pak? Nggak pernah marah? Nggak pernah marah ya? Tapi marahnya diam saja. Diam aja. Jadi kalau istri cenderung diam juga. Cenderung diam istri. Iya ya, benar. Jadi insya Allah. Ini memang sesuatu Jadi sebenarnya banyak masalah yang ada Di dalam keluarga mas Naryok Dengan istri Tapi relatif tidak mencari jalan keluarnya Relatif Jadi banyak diamnya Jadi kalau mau ada masalah Tengkel, diam Jadi Masalah itu tidak keluar dengan bagus Nah inilah yang sehingga Adik ini, adik Nabilah ini belum bisa jalan Hanya itu, makanya di situ ada ada faktor putus asa, bisa. Ada faktor yang malas mengeluarkan masalah di dalam keluarga. Masalah dalam keluarga itu berhubungan dengan kaki. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau adik Nabila belum bisa jalan, tapi merangkak bisa belum? Baru merayap aja kayak... Merayap apa, Pak? Merayap. merayap. Merangkak, ya? Bukan merangkak, <laughs> merangkak. <tuk> merayap. Iya, betul. Oh, Jadi kayak abri gitu merayap. Ya, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ya, sudah. Nanti gini aja. Saya memberikan <laughs> memberikan solusi pada Mas Naria sama uh, Mbak De so Selesai kan saya juga tidak tahu persis pada waktu Adik Nabila ini ada dalam kandungan, ada dalam kandungan nih. Apakah ada masalah yang cukup lumayan serius tapi belum belum ada solusinya. Jadi kesannya masalah itu di diemin, enggak di ini. Ada enggak dulu saya tidak tahu entah itu masalah dengan orang tua, entah masalah masnaryal sendiri dengan istri. Ya, kurang, maaf, saya kurang merasa, kurang paham juga cerita. Uh -huh. Jadi sini explain begitu. Jadi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. ya? ada. ada. Ustaz. ada. ada. ya? ada. ada. Ustaz. Halo, -istri gimana? Mbak gimana? ada. istri ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak yang dipikirin? Nah, ya, apalagi memang terbiasa kalau ada masalah, diem, gitu ya. Terbiasa, oh, Biasa ya, terbiasa ya, kalau ada masalah, diem, iya terbiasa. Biasa. Ah, Biasa. Ngomong -ngomong normal -normal aja. Ya, ngomong-ngomong yang normal-normal aja, Iya betul Sa. kalau ada masalah lagi, diem lagi, gitu. Ya. Jadi, oh, dua-duanya ya. saling diem aja ya, lah. Tandar-tandar aja. Harusnya Tandar Tandar Tandar. anak kok diem aja. <laughs> <dia laughs> <dia. laughs> nah, itu Mak Naluri. <laughs> <Nah>, itu Mak Naluri. <laughs> nah, ini, ini, ini, gak apa-apa, Mas Nario, karena hmm. beliau bilang begitu itu karena mengingat-ingat, gitu ya. Ya begitulah. lah. Sebenarnya saya mohon begini aja. Ia baik. Sebenarnya ini kecenderungan memang yang saya tadi ceritakan. Ada masalah banyak diam, banyak tidak diceritakan, banyak tidak, diceritakan, banyak tidak dicari solusi. Jadi adik Nabilah ini, insyaallah itu sebenarnya sejak dari kandungan. Jadi makanya di sini banyak diam. Ada sesuatu yang tidak dibicarakan dalam keluarga. Makanya mulai saat ini ngobrol aja sama istri, ngobrol apa ada masalah, ceritain. Tapi yang penting gak usah marah, itu kunci pertama. Ceritain, nanti cari solusinya ya dek, cari ya kita seluruhnya, ngomong aja. Nah, Mudah-mudahan dengan ngomongnya mas Naryo, kemudian ngomongnya mbak, ini adik nanti mulai bisa merangkak, mulai nanti bisa latihan jalanannya nah, itu, ngomong aja. Nah, jadi selesai sel sel masalah, karena itu fungsi jalan itu kalau ada sesuatu dibicarain dengan baik bisa dibicarain dengan baik jadi bukan dengan diam, kalau diam ya anak kita yang ini ya ikut diam, nggak, belum bisa jalan jadi belum bisa jalan Hanya itu ngomong aja, ngomong nyampe. itu salah satu komunikasi makanya kalau dalam Islam kan ada musyawarah, nah ini salah satu hal musyawarah itu begitu, nah, makanya gitu. orang yang kaku, dia kuat, ya ini biasanya sudah gak bisa jalan, kakinya mengecil ini kakinya gak mengecil kan Insyaallah enggak kan? Iya. Nah, karena Mas Naria sama Izi nggak ada emosi. Kalau Mas Naria sama Izi ada marah, ada ada emosi kuat, hatinya mengecil nanti. Hmm. Makanya ini mudah-mudahan Insyaallah bisa. Insyaallah mudah-mudahan Allah, mudah Allah ridho uh, sehingga Adek Nabilah bisa jalan. Dan salah satunya adalah berbela oh, bicara Ayo. yang baik. Kemudian jangan lupa tahajud. Mohon ampun, jadi doa yang baik Ya Allah, jika anak saya Nabila Belum bisa jalan, kalau itu adalah Karena kekurangan saya, kesalahan saya Di dalam keluarga saya Saya jarang komunikasi dengan baik Saya mohon ampun kepada mu Hanya itu aja doanya seperti itu Paham ya? Baik, baik, nanti paham. Di, di, dijalankan Datar semuanya, karena Allah Ta'ala Muda-muda hmm. Allah berdoa Sehingga adik Nabila nanti diberi Eh uh, Jalan oleh amin. Allah untuk bisa menjalan dengan uh, cepat nanti. Amin, amin, amin, amin Baik, terima kasih Abang silakan untuk kembali Baik, terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pemirsa, MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan ini Dari kehidupan orang lain Bahkan hikmah dari kehidupan diri kita pribadi Jangan kemana-mana, karena tinggal hati bersama Ustaz Danudanda Iyaki Mirza. Akan kembali setelah yang berikut ini. <tik> Tuhan Allah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar. Allah yang maha besar, Allah yang meninggikan langit tanpa bertiang, Allah yang menghamparkan lautan dan apapun yang ada di dalamnya. Hanya kepada Allah, kita akan kembali nantinya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema syukur bukan kufur, yaitu tema bengkel hati kali ini. Mudah-mudahan menjadi satu tema ta'lim atau pengajian yang bisa bermanfaat, karena rasa-rasanya kita ini sangat jarang sekali untuk bersyukur. Nah, maka dari itu sebagai tanda syukur kita, mari sama-sama kita dengarkan kembali pertanyaan langsung yang akan disampaikan oleh seorang bunda. Kami persilakan. Iya, silahkan Mbak. Nilai Rahmani Rafin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Mbak, maaf, mic-nya dideketin. Nah, sebut nama dan asalnya. Nama saya Ibu Darmiati. Saya ke sini membawa ibu saya, ini Ibu Konikem dari Mojokerto. ibu saya ini Ustaz sakit dadanya itu sampai ke punggung, kalau sakitnya itu tapi cuma tiba-tiba saja sekali waktu gitu loh tiba-tiba sakit sampai sampai saya itu lihat itu kacau sekali, terus sama ini kepalanya itu sering pusing kalau dibilang, dokter itu sakit vertigo, lah semua dari hasil lab itu semuanya normal, Alhamdulillah jantungnya normal, kolesterol itu Normal semuanya normal. Ya, ini saja Ustaz. Saya mohon solusinya dari Ustaz dan mohon didoakan supaya Ibu saya cepat sembuh. Amin ya rabbal nanti Ustaz. iya alhamdulillah nanti, nanti saya juga mo mohon didoakan juga ya, Bu ya. Doakan dengan apa, Ustaz? Kata sama, sama-sama berdoa saja. Ya. Heeh. Ya. Uh, ibu, Ibu Ibunya namanya apa, Bang? Ibu Warikem. Panikam Panikam Panikam Ini nama orang Sunda ini Ustaz, biasanya. <guluh> itu oh. orang Jawa, oh. Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah selatan biasanya rata-rata itu seperti itu nama itu. Kalau Ibu sendiri tadi namanya siapa? Ibu Carniatin. Jadi bawa agak alhamdulillah agak mendingan sudah. Hmm. Sudah modern, sudah agak modern enggak apa-apa. Ibu Panikam enggak apa-apa ya? Iya, nah, namanya apa -apa. Ibu Dharma wanita. Eh, namanya tadi siapa? Darmawati Darm... ya. Darmiati. Oh Darmiati, oh, ya, ya betul Darmiati. Ibu Darmiati, saya mau tanya, make nya mohon dikasih ke ibu dong. Nah, Ibu Bonikem. Ya. Make nya deket ya bu, make nya deket ya, deket deket. Iya kalau ya. ya, ya, senyumnya indah sekali. Bu. Iya. Ibu, ibu wanikem, ibu wanikem itu masuk TV, insya hmm. sekarang. Makanya ibu senyum, jangan berenggut. <laughs> oh, berenggut, ngarep kamera. Gawe niki, ngarep lah. Senyum <laughs> bu. Ya, ibu, hmm. saya mau tanya, ibu, ibu kalau jantungnya seperti itu sakit sampai ke belakang punggung, ibu itu kalau punya keinginan, keinginan itu seringnya dari dulu ngotot gak? Iya. Hah? Iya. Iya. Ngotot. Jadi kalau mamanya belum dijalanin sama anak-anak itu geregeten -ger -ger nih. Lah. Bener-bener gak? <sarron> ya. <sarron> oh, iya. Aduh malu-malu kayak perawan ibu. <sarron> kayak apa? <sarron> kayak perawan. Kayak apa? Tersipu-sipu malunya itu yang sanggup <sarron> <sarron> melihatnya. <stato> <sarron> <sarron> <sarron> <sarron> <sarron> Aduh, Ibu Darmayati masih ingin nggak punya ayah kayak ini? Iya. <tipati> lihat cerita tersipu-sipu malu kayak perawan katanya. nyalang mm. gitu. Iya, iya oh malu-malu <tipati> itu. Iya nggak apa-apa Bu Chandra ya. Iya, seneng aja. Ibu, saya hanya mengajak Ibu Ponikem belajar kalau punya keinginan jangan ngotot. Kalau belum dijalanin sama anak-anak, jangan kereketan. Itu aja dulu, deh. jantung di situ. Insya Allah kalau ibu bisa jalanin nasihat saya, mulai hari ini, kemudian kalau punya keinginan sambil senyum, bilang aja, gak usah pakai kereketan. Senyum aja, nanti sama anak-anak. Nanti pokoknya uh, Mbak Darmayanti Darmayati, Mbak Darmayanti. Darmayati. Darmayati. Darmayati yang akan uh, menjadi juri yang akan senantiasa memberikan nasihat pada ibu bu jangan ini lagi insya allah nanti itu sembuh mau nggak bu mau benar ya iya kalau sering pusing pusingnya di mana pusingnya muker atau iya. pusingnya leut leut leut gimana kenat kena tenut hmm. kena cinta senat-senut, nah gitu. itu bukan, kalau ini pusing senat-senut <tuk> nanti misalnya ya, pusingnya mumat. rasanya gimana? mumet, iya namanya pusing itu <tuk> mumet, bahasa jawa nih bu, <tuk> wah <tuk> <tuk> mau <momo> joker toh ini, pakai bahasa Indonesia, saudara ini yang di Papua sama abun gak ngerti namanya mumet nanti, pusingnya yang motor Lihat begini langsung goyang begini. Kalau pusingnya nempel di kepala, di tekuk di tempatnya, di tempat mana? Ah, yang tekuk-tekut, ya. yang... Yang bukan yang movele. Iya, iya sama. Kok iya sama? <tik> yang, yang muter sama cenut-cenut itu Ustaz Oh ya iya, muter sama cenut-cenut Ya, nah. cenut. yeah, kalau yeah. jalan itu kayak mau jatuh gitu loh saya <tik> Kalau jalan mau koyono sing jongkroh Eh ya, mojo kertobu banget Ya sudah nggak apa-apa nah, Sama, saya juga Jawa Timur yang jadi hafal tuh hmm. Nanti yang nguter sama cenacelutnya itu kalau ibu dikasih nasihat sama putra-putrinya yeah. dengerin aja yang baik mm -hmm. jangan kalau ibu dikasih nasihat nanti ikut ngomel, ikut mm -hmm. ngomong nah, iya, move on terus saya mau tanya nih, make-nya dikasih ke putrinya mbak, mm -hmm. uh, saya mau tanya ibu yeah. kalau dikasih tau, sok ngomelin kan? iya, yeah, Ustaz wow. <laughs> untung putrinya itu baik, iya, maksudnya gak ada marah iya, yeah, soalnya yang dekatkan saya, Ustaz Oh iya ya. Dia dia. Dia ya kalau sama ya. saya sudah habis jadinya ya. Jaraknya, ya. <laughs> <laughs> <laughs> ya sudah, Ibu, Ibu panikam nanti benar ya kalau dikasih nanti sama Mbak, Mbak Damayati si, didengerin si yang baik, jangan ikut nimbrong ngomong aja ya, pusing nanti anaknya. Nah nanti ibu ya motor ya tenun-tenun nanti kepalanya. Ya. ya. Udah berobat ke rumah sakit, ke dokter sudah? dah? tidak, kering? pas kesini itu ngamar di sini, di Bekasi Ustaz, ngamar itu eh. apa lagi? <laughs> ini <laughs> itu pengajian, ngamar itu zaman ya jahiliyah dulu oh bahasanya ngamar Iya dirawat. Ya, dirawat di rumah sakit, sini, di Bekasi oh. oh ngamar itu dirawat Ustaz, <laughs> <laughs> dia. Ya. kalau saya Jawa Timur kan ngerti, saya <laughs> tapi kalau orang sini lucu ngamar itu orang-orang yang habis Tu baru pulang Malay anjing indong, indong indong indong indong ngamar itu namanya. <laughs> ini enggak yang dari uh, mana mungkin mau yang dari Betawi katanya ancur. <laughs> <laughs> kalau ngamar orang Jawa timur sana bilang itu di rumah sakit ngamar. Oh, dirawat dirawat bilangnya ngamar. <laughs> ngamar. Kalau orang sini asli yang saat ini baru pulang sembuh baru pulang belum sembuh itu ya habis habis nginep habisnya abu yang ya, uh, gitu itu oh. ngamar tapi negatif yang itu ini ngamar sakit kan ya yeah, yeah. sekarang saya tanya tadi ibu Monikem atau kemarin kesini masih cenak cenut gak kepalanya kemarin kemarin masih cenak cenut ke kemarin masih ya sekarang saya tanya ibu Monikem mulai hari ini kalau dinasehatin anak-anaknya jangan mikir yang aneh-aneh mau tidak mau bener ya, nih bener ikhlas Iklat. nanti kalau Mbak Damayanti ngasih nasehat diterima sambil senyum senyum aja mau mau jumlah hitalan sebelas juta susah <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya padahal ngamarnya juga mahal ya <tuk> tapi nggak apa apa ya saya mau tanya kalau tadi atau kemarin kepalanya masih kena telur ya Iya. Sekarang saya tanya Habis kita ngobrol Habis kita ikron Kepalanya rasanya gimana? Sudah gak ada, ada. <tuk> <tuk> Kepalanya, kepalanya gak ada Hebat Wah, Ya ibu uh, ngomong pakai apa itu? Sudah Baru kali ini ada orang Sudah hilang caketnya <tuk> Sudah gak ada Sudah, sudah. <tuk> Sudah hilang sakitnya. Nah itu. Bilang oh, oh. apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ngasih apa sama saya? Eh, terima kasih. Nanti ada sedikit ah, istighfar. Lupa ya. sedikit banyak. <tik> ngasih. Kalau ngasih sedikit, ini saya cerita. Ya. Boleh ni ketawa lucu boleh. Tapi ini juga ini sumbernya ini, ini sumbernya bagus. Kalau kita soda-soda dikit, mm. yang masuk di surga itu cuma geliknya kita. Iya, benar-benar ditanya. Makanya kalau sedikit tapi ikhlas, jangan. Kalau bisa, banyak ikhlas. Ini langsung nyempol kita. Sudah-sudah. Saya lahan ya mudah-mudahan ini manfaat, nanti juga Ibu tahajud, mohon ampun, ya. apa yang tadi saya ceritakan, nanti ya. Mbak Damayanti membimbing ya. Ya, ya, ya, Alhamdulillah, Terima kasih Ustaz, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tuhan Allah, semakin menarik saja pengajian kita kali ini, dan mudah-mudahan, segmen berikutnya ada yang lebih bermanfaat dan lebih menarik. Maka jangan anda kemana-mana, jangan tindakan channel anda. Tetap di bengkel hati, karena Ustaz Danud dan Da'i Zakir Mirza akan kembali ke saat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di bengkel hati. Bersama Ustaz Danud dan Da'i Zakir Mirza. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia itu hidup di dunia ini hanya sementara tentunya. Karena bagaimanapun kita akan kembali ke yang maha abadi Allah subhanahu wa ta'ala Maka persiapkanlah segala bekal yang akan kita persembahkan Oleh-oleh yang akan kita hadiahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tuntutlah ilmu Jangan pernah tinggalkan kamu Amin ya robbal Alamin Baik untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk bertanya Waduh nanya lagi Mbak Ella menanya lagi Ustaz Iya, ya, presiden lagi banyak nanya. <tuh> <tuh> ya, uh, presiden ya. mah banyak membeli okay. Iya, silakan bela apa yang mau ditanya coba. Oh, taat, ya. assalamualaikum. Amin, lebum, salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu lagi dapat ember loh salam bang. Huh? <tuh> Ini saya mau nanya tadi kan. Saya ketemu ibu ini di samping lagi kekeban aja. Hah? Kekeban? Kekeban. Lagi oh, begini saja ini. Oh, betul. Hah? Oh, lagi begini? Lagi uh -oh. ngerengket? Ngerengket. Saya tanya apa, Bu? Eh, katanya pelampungnya sakit. Pelampung? Pelampung. Apaan pelampung? Ini, tadi ibu cerita, tanya uh, ibu punya, apa, Bu? Kanker payudara, toisat. Oh. Oh, eh. Gitu. Itu namanya Itu, namanya. Namanya. itu, itu ada itu. implannya hmm. Hmm. Ada implan di dalam situ hmm. itu Harus dioperasi itu. Yang saya mau tanya, implan apa? <laughs> itu kemarin harus dioperasi Oh gitu ya Sama yang itu, kasus korupsi itu huh? Itu yang tambahan istad. Oh itu tambahan hmm. Kalau ini gak ada, gak ada implannya ya bu Ibu pakai iblang enggak? Kok oh, gede banget? Ibu tanya. Iya, <tik> <tik> uh... <tik> <tik> aduh, iya. Eh, jangan digas. itu mak bukan istilah namanya. Ini aduh, Mbak Ela. Nih ibu minta tolong ngetahin dan nanyain kalau kanker payudaranya cara penyembuhannya gimana, Kak? Oh, iya, boleh, boleh, boleh. Ustaz, mangga jangan Mbak Ela, mangga jangan tat. Huh? Ustaz, tat. <tik> Caranya untuk mempersingkat durasi. Ustah <tuk> jadi tatak. Kalau saya pakai U udah 5 second. <tuk> <tuk> gak apa-apa lah -apa dari dari balik dipanggil U meninggikan. Jadi Ustah. Iya jelasan. Saya kemarin dipanggil Kodok malam. Dok, <tuk> dok, <tuk> <tuk> kok Kodok sih? Iya <tuk> nggak apa-apa. Saya mau tanya sama Ibu. Siapa tadi namanya? Terus talib. Terus talib. Ya ibu harus talib. Saya mau tanya. Talibnya talip rapi yang talip panjang. <laughs> itu talip, elah talip. <tali> <tali> Kalau talip itu yang nggak pulang-pulang ustadz bang talib. Talib, talib. Nafsu amat sih. <tali> Jadi <g converter> <tuh> <Silakan, bernasih, tuh> kalau kanker payudara yang mau saya tanyain dulu keluarnya benjolan atau radang langsung? Radang? Langsung radang? Mengeras bukan benjolan ya? Eh kan biasanya ada di payudara benjolan dulu dipegang kemudian lama-lama-lama meradang itu bisa atau memang benjolan nggak muncul tapi e... langsung kelihatan e. meradang Gankernya, gitu? Kankernya akibat benturan? Hah? Benturan ben? Ha? Benturan. Ya, Pencuran dengan siapa? <laughs> Pencuran kena apa maksudnya? Uh, kursi yang agak-agak tajam Kena kursi habis itu langsung kanker? Lama satu tahun dia Wah itu mah Bohong-bohongan aja <laughs> Sebenarnya begini Sebenarnya ibu sudah punya karakter kanker setelah itu kebentur kursi kok enggak kok kursi sekali kan kebenturnya kok enggak yang lain yang hampir tiap minggu ayo bukan tiap minggu, tiap hari karena saya ambil jeda oh iya betul hari itu benturan terus malahan uh -huh. nah itu sama enggak digantap aduh, aduh jangan aja dong enggak bikin Ustaz oh, itu tangker payudara biasanya nih Sering awalnya menyimpan jengkel bisa kepada suami, bisa dengan saudara, bisa dengan orang tua. Nah, yang sering ibu merasa jengkel tapi diam sama siapa? Itu dulu. Uh, sejak anak saya umur uh, 15 tahun, uh -huh. dia tidak menginjak kemajaan. Apa? Menginjak remaja, pak. Oh, Tidak menginjak remaja, ya. Itu e, pengaruhnya banyak. Apa? Saya banyak jengkel sama pegel, anak. Pegel, pegel kali pegel. Iya, pegel, pegel masih biji, siapa <laughs> Jengkel sama anak, bukan sama suami, bukan sama saudara, bukan sama orang tua. Paling banyak. Paling, Paling banyak sama? Paling kanan anak. Anak, ya. Saudara oh, kiri. Kanan. Oh kanan, ya, ya. ya. Itu dah, ibu. Memang biasanya hanya orang-orang dekat ini yang menjadikan uh, angker itu bisa. Kecengkelan sama suami, saudara, anak, orang tua itu bisa. Kecengkelan, tapi begini. Saya bisa ngomong. Nah, disinilah sebenarnya mau saya ceritakan. Ibu, kalau ibu memang benar-benar mau sembuh karena Allah, saya mengajak ibu untuk kembali jalan Allah, mau gak kira-kira? Mau, dan... Benar nih. Saya tanya, ibu... Yang sebelah kanan kanker. Sebelum datang ke masjid ini sakit tenatenus enggak? Uh, iya. Sebelum datang, sebelum datang. Sampai belakang. Sampai belakang. Oke. Okay. Mm -hmm. Sekarang saya tanya, ibu namanya Yus Rusti ya, Yati, ya, Yati. Ya. ibu Yati. Saya mau tanya nih, ibu Yati. Ibu bener pingin sembuh karena Allah, Benar? Iya. Nah, saya mau dijalani karena Allah mau. mau. Bukan karena ingin sembuh aja mau ya? ya. Oh ya? Sekarang saya tanya. Ibu, mulai hari ini janji sama Allah Ta'ala kita-kita sebagai vaksin nih. Mau enggak mulai hari ini kalau mamanya dengan putra ibu mulai belajar untuk tidak jengkel. Hanya memberikan nasihat. Kemudian didoakan setiap saat. Mau enggak? Kalau Mau. ibu jengkel di dalam hati istighfar. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kenapa anakku kok nakal -anak -anak kayak gini, ini dari ayahnya atau dari ibunya harus bisa ngetik. Nah, anak yang jengkelin kira-kira itu dari sifatnya siapa? Ibu atau suami? Yang hmm. sifatnya siapa, Ibu? Terang keluar malam. Ya, yang suka sering keluar malam siapa? Siapa, Ibu? Ibu kayaknya nih, lepoknya nyamuk. Lagi apa-apa Ambil wereng. Siapa, Bu? Siapa, Ibu? Harus jujur, Ketua Ibu. Dua-duanya berangkali. Suka keluar malam? Dua-duanya? Dulu. Iya, bu. nah, dulu. dulu. Bukan bentuk. Keluar malamnya mah dulu. Siapa yang dulu sering keluar malam? Bapaknya kali, Pak. Oh, bapaknya kali. ya. Ibu kok takut-takut ini sama suami? Biasanya para wanita kalau sama suami Bani. berani. Ya, kayak teh elam nih, oh, suaminya langsung tamp aja sekarang <tuh> <tuh> mata saya <tuh> sayang banget ketemu suami iya, um, saya. Iya, alhamdulillah. <tuh> udah mulai ujur ya sayang sekali <tuh tuh> Tahu diri namanya. <tuh> iya ibu. Gimana ibu? Iya, doain baik-baik semuanya. Iya ibu. Mulai hari ini janji sama Allah Taala kalau anak yang bandel harus Jangan emosi, jangan marah. Mau ya, kemudian didoakan. Jadi ibu sama suami harus mendoakan anak. Anak ini bander dari mana? Kalau dari kita, kita harus mohon ampun kepada Allah. Harus kita sendiri mulai sekarang. Jangan mau menyalahkan anak, tapi harus kita sendiri. Ya, harus kepada Allah mohon ampun. Mohon ampun, mohon Allah terus-menerus. Karena Allah itu nanti akan melihat kecerdasan kita mohon ampun. Ibu mau menjalankan atas saya karena Allah... Kemudian sholat sunatajud, mohon ampun jika kankernya ibu karena sering cengkel kepada anak ibu. Kemudian mohon ampun terus, kemudian mohon diberi kesembuhan. Maaf. Ya. Insyaallah mau ya. Insya Allah, mau ya? Insya Allah. Benar ya? ya. Oke, okay, saya tanya. Kalau tadi senat senutnya masih sampai tembus ke belakang, sekarang gimana? Alhamdulillah sudah ringan. Enak, ringan. Oh berarti enggak bawa impan, emang beneran ya. Emang je, jermitnya aja saya megangin dulu tadi. <laughs> Beratisan semuanya ya. Oh, sedikit langsung dia. Eh, amal sholah ini Mbak Ella. Ya, iya. saya tahu nanti dari sini dapat rezeki lagi. Amin. Amin. Manggung lagi. Iya. Manggung di di mana? Di daerah. Iya. Manggung. Siapa tahu besok saya jadi MC dengan hati. Iya. Ini saya. Hancur, hancur benar Hancur. Ya, Tidak apa-apa tiap minggu hadir, Bagian ya. megang mic aja ya, ya. Megang mic dong, keturum no. ya. saja bang saya Baik, ya mudah terima kasih Alhamdulillah ya. Ibu mudah-mudahan manfaat, benar serius Jangan terlalu emosi jengkel kepada siapapun, kita harus berubah Kesembuhan ini adalah dari Allah semata Jadi bukan dari kami, kami saya, kami hanya sebagai alat aja memberikan peringatan-peringatan agar kita ingat pada Allah ya, apa, ya. Mudah-mudahan ya. nasihat saya bisa dijalankan oleh Ibu Yati. Amin. Sehingga Ibu diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Bunda, terima kasih. Mbak Ayala, terima ya, kasih. Saya terima. lagi. Uh, pemirsa, penggil hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anda ke mana-mana. Kerana setelah segmen ini, kita akan berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustaz Danu. Tetapi penggil hati bersama Ustaz Danu dan Dair Zaki Mirza. Kami akan kembali. Saat lagi. Alhamdulillah Alamin. Semoga kehidupan yang dititipkan oleh Allah sementara untuk kita semua itu bisa bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Apalah arti hidup ini kalau kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik untuk berikutnya, kami persilakan kembali untuk langsung bertanya. Bunda, nah karena ini segmen terakhir. Jangan berdiri karena ini segmen terakhir kami uh, harap singkat, cepat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya Ibu dideketin. Alhamdulillah kan ucapan begitu ke Ustaz Jamal, di pagi ini kami diberi kesempatan. Dekat Ibu mic-nya dekat. Ya. kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan tempat hari ini kali kita tadi pagi. Kami mau menak sosial ini saya sakit 7 tahun yang lalu. Pertanyaan ini enggak, tunggu ibu-ibu dah berubah kemana-mana sudah. Yang sebelah kiri, Pusing Pusing Oh. Kuping, okay. kuping ya, betul ya, sudah saya kasih nasihat nanti mohon dijalankan. Ya, ibu mesnya dekat dong? Ya. Ibu punya suami? Punya. Oh, ibu saya mau tanya, ibu kalau dikasih nasihat sama suami ngeyel tak? Tidak. Ya. Ya. Oh. Oh ini lembut-lembut lembut, tapi mantap. Ah, ya. Mantap, mantap. Iya. Itu langsung. <laughs> benar. Yes, nasihat saya mulai hari ini kalau diberi nasihat sama suami dengerin hanya itu saja insya Allah nanti ini akan kembali lagi hanya itu aja kuncinya kalau dikasih nasihat jangan dikayalin ibu dari mana? tahu kan ya, ngeyel? oh kemarin oh tahu kalau ngeyel ya ngeyel ya. itu kalau ngasih nasihat itu langsung di dijawab lah istilahnya ya. kalau enggak bengong diam tapi di sini itu enggak mau ngomongnya begitu ya ibu nanti mohon nasihat saya dijalanin kemudian ibu juga saya uh, ajak untuk uh, sholat sunat tahajud dan banyak mohon ampun pada Allah Taala ya allah jika telinga saya sakit seperti ini karena saya dinasehatin suami sering eyel ya, saya mohon ampun itu aja begini doanya <tuh> seperti ya. itu sama nah, seperti nasihat saya Paham ya doa itu diulang diulang diulang kemudian terakhir Ya Allah, kumohon agar kau berikan kesembuhan atas penyakit yang ada di telinga saya. Amin. Aminanya itu aja. Amin, baik. Maaf ya. Ya, nanti nanti saya dijelaskan eh dijelaskan di dijalankan ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu, nanti uh, kalian ikut berdoa ya. ya terima baik, terima kasih Hai, bu. Terima juga Bu. Baik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menyempurnakan pengajian kita di pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Bapak Ibu sekalian, kami harap dengan hati yang khusus, dengan hati yang bersih, ikhlas, kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Danuh. Pak Ustaz, silahkan Ustaz. Alhamdulillah. <tuh> jamaah Masjid An-Ida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah. Dengan khusus, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Mudah-mudahan apa saja yang menjadi keraguan di hati kita dan apa saja yang kita doakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah taala. Amin. Hmm. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Ya Allah ya qofar engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami amin ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah amin ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di dihadapanmu ya Allah Amin. Alhamdulillah dosa yang kami lakukan Baik yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja Ya Allah, Amin, ya, Allah. ya Allah Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Ya Allah Amin. Karena perkataan kasar kami kepada beliau Ya Allah Amin. Ya Allah Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada istri kami Ya Allah Karena Amin. perbuatan dolem kami pada istri kami Ya Allah Amin. Ya Allah Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami kepada saudara saudara kami, kepada teman teman kami, kepada hamba mu yang lain ya Allah, dan juga kepada makhluk yang terciptakan di muka bumi. Amin ya Allah. ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan, ya, Allah. ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang ya Allah. Amin. Ampunilah kesalahan dan dan dosa guru-guru kami, Ya Allah amin. amin, Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami, amin. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu, Ya Allah Amin, amin. Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, Ya Allah amin. amin, Ya Allah jika kami banyak salah dan dosa Sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan dan juga sakit pada diri kami. Hmm. Kami mohon ampun kepadaMu ya Gafar, hmm. dan kami mohon agar Engkau berkenan menyebutkan sakit yang ada pada diri kami, ya Allah hmm. dan mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami, ya Allah hamil. Hmm. Ya Allah jika diantara anak-anak kami ada yang sakit, Ya Allah. Kerana kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, Ya Allah, hmm. kami mohon ampun kepadamu, Ya Ghaffar. Hmm. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah, Ya Salam. Agar kami lebih sujud padamu, Ya Allah, Amin. Hmm. Hmm. Ya Allah, Jauhkanlah kami dari guruan syaitan yang kau kutub, Ya Allah. Jauhkanlah hmm. kami dari kemarahan, kejengkelan, dan kekakuan yang senantiasa ada dalam hati kami hmm. Dekatkanlah kami dengan kesabaranmu, Ya Allah Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah Amin. Amin. Amin. Ya Allah, Ya Razak Mudahkan Amin. kami dalam mencari rezeki yang halal dan tayib di muka bumi ini, Ya Allah Amin. Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah Dan sebagian hmm. kami berikan di jalanmu, Ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah segala usaha yang baik yang kami kerjakan di muka bumi ini, ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Ya Arhaman Rahimin Amin Ya Mudi Basta Mudah-mudahan Ilmu yang kita terima di pagi hari ini Bisa bermanfaat Untuk kehidupan kita dunia akhirat Pemirikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon undur Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatian Terima kasih bersama Fisad Danudan Daizah Ki Mirza InsyaAllah kembali lagi di lain kesempatan Bila kita suka hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh